Liäsdadu imanan ma' imanihim. Alhamdulillahi aladhi amarana bittisami habli Allah walibdi'adi anil adatil jahiliyah. Shuwalillahi lillah. Wahdahu la sharikalah. Wa Shudana Muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi la nabiya ba'dah. Ay ibadallahi taqullaha qatuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ta'ala fi ta kitabil karim: A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Inna allaha la bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim al ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam: Ish ma'shayta fa innaka mayyitun kul mam ahbabta fa innahu mufarikuhu bihi wa amal fa innahu mazium bihi. Olamasolli ala muhammad Asbahna wa asbahal mulkulillah Wal ijjatu wal kudratu lillah Asbahna ala fitratil islam Wa kalimatil ikhlas Wa ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu manfa'na bima alamtana Wa alimna mayan fauna Wa jidna ilman yanfauna Rabbi jidni ilman warjukni fahman Juara Bogor Ryan City kota hujan Ya jangan rindu berat seperti hujan berat menahan dirinya lalu dia menjatuhkan diri ke bumi seperti daun yang lepas dari satu tangkai tapi yang keren dari daun nggak pernah mencaci angin yang melepaskan dari daun semua sudah diukur semua sudah diatur semua sudah ada skenario nya daun satu jatuh dari satu pohon Allah tahu kering dan basahnya. Jangan khawatir masalah jodoh sudah Allah atur. <SILENCIO> Tinggal pantai, pantas melayakan dan memantaskan diri untuk Allah kasih langsung apapun rezeki yang Allah sudah rencanakan jatah setiap manusia termasuk jodoh. Dan ini kali pertama saya ke Bogor, de Japu aja. Pernah nggak? Satu ketika susah tidur, khawat. Maafkan aku ya. Ketika kalian sisa tidur saat itu aku meminjam ruhmu untuk aku bawa ke alam tidurku. Maafkan ya, tidak berizin saat itu. Dimaafkan nggak? Tahu nggak aku waktu itu mimpi apa? Mimpi ketemu kuntilanak Jangan lupa bahagia. Bahagia itu sederhana, surga. Sekarang mah bahagia bahagiaan. Jangan terjebak semua nisbi semua sementara dunia sementara akhirat selamanya hati-hati wal akhiratu maka temanya rencanakan kehidupan rencanakan kehidupan kita kuatkan iman takwa ukuah wae walulalam r Pahinata Dabun reka marana, Gaya Ninja hatori, Nikmati perjalanan hidup asik Tong riwe Rek selingkuh Sok Rek setia Alhamdulillah Posen tinggalkun Tong riwe Gampang jeng sayahna Minimal Hayang kasurga Ibadahna mau, subuh tundu, dohu ripuh, doha tara, asar hoream. Magrib pabelit jeng dunia terbalik. Isa ahredan, tahajud pagujud jeng selimut. Hayang asub surga, surga mana. Ngaku islam, ahlak islam. Buuk diberlemah. benget di bodasa kuntu di behon bari behon bisa kalahkan SDT nih pengen gunta ganti hai bengi dong mangi duit balik kajian di masjid disuhun disebut rezeki anak soleh padahal amplop ustad lagrad sik Rek itu wae. Capek lelah nakal teh. nggak jelas tuh lelah. So punya nggak Mau nggak punya suami wajahnya nggak jelas? Wes arua lalakige. Ngimpi pengen suami sosoknya seperti Yusuf, seperti Rasulullah. Prent ah. Sudah kaya Odijah dulu? Sudah kaya Aisa dulu? Kayang saleh boga salaki aye halakua sese bunga sarua lalatige hayangna nu geulis wudu tara duha tara Suna, teu rekamana tuh da ningali be wudu sese bunga Ame aurana aura kasbon cahayaan Tapi saya lihat orang Bogor juga, wajahnya bercahaya semua. Tong atoting, suka berita isuknek dengan isieta asa cahaya. Isukna mau? Jangan takut mati, dah mati mah pasti terjadi. Atu dah semua juga pengen masuk surga ya? tete-tete mau masuk surga? Mau. Oh. Tong ngomong. Apal? Apa tuh jalanan ke surga? Hmm. Yang asumsi surga? Poligami merasa dizolimi? Padahal itu kayak jalannya. Saya tanya, bu. Hallo? Hai Apa kabar? Hai Saya mau tanya masalah tauhid nih Kata Nabi hadis Rekituwae eh. Jangan tenggelam dalam cinta Kenapa yang kita cintai tidak abadi? Kecuali cinta Allah kepada kita Allah is everything Tarayan abadi. Tarayan abadi. Ya. Ngarep abadi kecuali cintanya Allah, maka ibu jangan terlalu cinta. Cinta apapun kepada anak, kepada suami, suami kepada istri, is Fa innaka mayitun rakitu ae. Silakan, kamu mau apa? Tapi ingat, tasannya kamu akan jadi bangkai melembutkan hati, ingat Allah, ingat mati lembut hati kulmab abih ahbibda cintai apa yang kamu cintai fa'innahu mufari kuhubihi semua akan terpisah denganmu istri jadi janda, anak jadi yatim suami jadi duda lebah ya, kalau ada suami wafat, ibu-ibu paling susah tuh mau nguburin, ustadz jangan dulu aku masih menginginkannya friend usahatnya sundrung nah naik deh Basihan Gak ada cinta abadi itu Kecuali cinta Allah kepada kita Maka kalau ingin dapat cinta abadi Cintai Allahnya Nanti Allah cintakan apa yang kita cintai Sebelum kita mencintainya Allah Allah cintakan kepada kita Jangan salah kejaran Maka saya tanya Bu, kalau kita wafat Anak kita masih makan gak? Dan Allah ngurusnya bukan kita GR Kalau istri kita masih makan enggak? Kalau suami kita wafat kita masih pakai baju dan makan nggak? Paham? Itu tahuin berarti pertanyaannya rekituae, anu ngasih rizki kita teh siapa? Sepakat tahan ya? berarti suami kita teh rizki milik, rizki orang bisa menikah dengan siapapun tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Tulang rusuku tulang rusuku kenapa ada perceraian? Berarti tulang rusuk rentalan? Ya. buktinya tidak bertahan lama ya ini masalah takdir kematian pun takdir kalau suami kita wafat, kita masih diberi rizki masih, berarti suami pun riz rizki, rizki sementara paham, kalau suami itu rizki kalau milik, mati larang aja, ya Allah jangan matikan suamiku, itu kan milikku, semua milik Allah termasuk suami, anak, dan istrimu al-malu wal-banun hati-hati La tulhikum amwalakum di almunafikun jangan sampai anakmu hartamu suamimu kekayaanmu melupakan kamu ingat kalau ingat semua digenggam oleh Allah semua diurus oleh Allah makanya saya tanya kalau suami wafat bu kita masih makan nggak masih. harapannya satu jawabannya berarti yang ngasih rizki siapa oh. Oke okay. berarti suami kita pun riz rizki. sedekahkan Hewir Boleh suami kita nikah lagi? Rek itu wae Kumanena di urus, kubatur ulah jika hayam Kuut dipacokan tuh kubatur disiabreda Ini, ini tauhi, hati-hati Suami istri punya Allah maka kalau mati ga ikut nangis aja di atas kubur, suamiku aku cinta padamu, abis masa idah kawin diri ribu egois boleh suami kita nikah lagi? tetap pada prinsipnya keren ibu-ibu bogor man. bersyukur pak, punya istri setia Allahu Akbar. Allah Akbar sukses kita berusaha mencari nafkah halal itu doa-doa mereka malaikat malaikat tak bersayap jangan sakiti hatinya menyakiti mereka sama dengan menyakiti ibu kita, karena mereka adalah sosok ibu dari anak-anak kita jangan sakiti hati perempuan doanya waktu doanya kita lancar, sehat nyari rezeki, nafkah buat mereka doa seorang istri doa seorang istri doa seorang istri reki tua eh. kamu dikepro kan dari njapati saya tanya sekali lagi ini uji nyali ya boleh suami kita nikah lagi? subhanallah istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah bu saya tanya boleh? ay Allah nyarek berarti ibu lebih ti Allah Allah Akbar di rumah kita ada Tuhan yang lain Maka musrik kalau takut istri. Belajar dong sama alam yang tersirat. Meja sukunah seberi ji. Mending paham. Makanya dia tegak berdiri menopang beban di atasnya. Rumah tangga kita tidak stabil karena satu. So. Cangkul. Mau gak jadi orang-orang tersesat? makanya jangan pulang ke sana terus pulang ke yang lain juga. Balik ke deh, kadinya deh. Ustad kenapa jadi meromosiin poligami, hei pak kabar, hei, gua nggak ganteng cuman laku. <tik> Beda jang orang dia ggm, ganteng-ganteng mubazir cantik-cantik nggak -cantik pasti. Ngeriwal nah, dong bebejar, ngeriwal. Dikasih argumentasi komang tetap ada prinsipnya nggak boleh emang ada jalan yang lain emang surga punya kamu, kok kamu yang menentukan ya kalau aja nggak ngelarang udah jangan bilang ria udah beja beja. berat minta izin, berat minta maaf ya sudah jangan berizin dari perizinan juga nggak ada kalau ketemu minta maaf maafkan aku ya kalau dia mentengkari kita karena punya yang muda Cari lagi yang ketiga, biar mereka akur nyerang yang ketiga. Rek itu, wae. Ini contoh kasus beratnya bertauhid. Ibrahim harus dibakar api. Musa dalam tekanan Nuh. Ismail harus disembelih oleh ayahnya sendiri. Yusuf dimasukin ke sumur. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Mau masuk surga. Pelanggarannya banyak. Ditilang. Tah, Adam jenghawageh gara-gara memakan buah itu diusir ke dunia satu pelanggaran saja cukup untuk manusia terusir dari surga karena di dunia pada pengen masuk surga ngaca berapa pelanggaran naon boga orang jero boga kawu cakat asadibangsat poligami asajizolimi jina di mana-mana Hei, jangan jadi Tuhan di kehidupan ini. La ilaha illallah. Hei, ke Ahok gelu. Gara-gara menista ayat. Tapi kelakuan juga Ahok. Menolak Anissa 3 Mau di demo? Oleh 7 juta muslim Indonesia. Apa kabar? Hei sementara perempuan itu spesiesnya, sejenis dengannya dolim senang melihat orang susah susah melihat orang senang kenapa saya kampanyekan ini? berapa jumlah PSK penjual sangu koneng? <SILENCIO> <SILENCIO> yang bertebaran di tempat-tempat prostitusi investigasi datangi atuh teteh, nah ayah di deal, reketuwae satu anu hayang di udah dasage manusia kadang Ia tersenyum dalam tangis Sakit Ketika melayani tamu teh Kadang ia menangis Di dalam senyuman Punya yatim dua Suaminya wafat Bekerja gak bisa keahlian gak punya Nye dagang Suabi weh Eh teteh saudara kita Tanya kumamun indungurah Saya nangis Sabar ya teh Eh edek maa sok Sok bailah, da'alma, kasep, diskon. Aida o'ahma mendatangi, mengajak, bukan mengejek. Mencinta, bukan mencela. Menjadi penyabar, jangan jadi pencibir. Setuju? Setuju. Out of the zona. Keluarkan dia dari zona itu. Terus apa yang dilakukan? Sok, saya bayar waktu. Teteh, kalau ada tamu berapa sejam? 400. Sejam itu, teh? Iya. Sok bailah, ka'alma, tiru ratus. Saya kasih 500. Wow. Kapan? Udah di sini aja ngobrol. Saya nggak mau ganggu waktu Anda. Cuman akhirnya respon dia, nangislah. Dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi apalagi selfie. Nyari awak teh selfie teh. Kajian Rasulullah. Tuh sarafinya ngerantau. Pahalaa, oh, oi aku lagi di aromani pakahalaa Kesini atu yuk yuk yuk tue, besan -besan, e -e. yuk Jian reki tuwee besan masan ee yuk Gakapa-apa sih cuman apa-apaan Tena naon kan? Naon kan Hirup toong kagok tapi tong ngagok kan Unten nyawa toong nyanyawa Hayang maot kerki ki tuhan Lebay eh segala bebeja otw duha edan <tik> otw tahajud <tik> jangan ping aku karena aku di rokaat ketiga <tik> tiap ganti rokaat tiap update status reki kuasnya sederhana hati-hati statusmu menyebabkan amamu jadi hangus karena ingin dilihat manusia nggak bisa jasman Anda ria atau enggak itu urusan Anda sama Allah, tapi kan yang tahu kita sendiri. Instagram bisa jadi alat dakwah. Satu kali nge-share 100.000, ribu, 15.000 ribu, sampai 100.000, seberapa orang datang sejumlah itu pahalanya. Baik, mandala Tapi kalau sudah dengki, hasud, khauf memicu tidak memacu itu bahaya. Jumlah itu dosanya. Hati-hati sharing foto-foto yang serono dikonsumsi publik ngasik nah, ayang asusurga rek itu wahai. rasulullah itu nggak punya instagram nggak punya whatsapp nggak punya line nggak punya sosial media tapi followernya sampai ke bogor kalau <tik> muhammad tong sombong viral akan segera usai ya kejelekan agar segera diampuni kalau kita bertawabat yang tersisa komentar burukmu gato mentuk komentarnya Da urangna atuh mancing-mancing. Sakit badan kalau nggak bikin status teh. Badanku nggak enak, cenah dibejakeun.nya <tik> di komen atau ku jelema teh mandi ku masak kok cenah enak. <tik> riwe Tong riwe Jangan ping aku karena aku di rakaat kedua di share ke grup WA. Riwe di WA teh rama keluar ti grup WA ambur baterai Omongkan wae batur. Poteh ah maneh salat bohong, menyu salat nyun update status. Ya foto orang ke rukuk yeah. <tasi> Rek bari video ko rek ngiampe doa naun urang ke salat. <tasi> <tasi> psikologi dapet nih. Nee. Dan saya mah baca psikologi orang mana dari kebiasaannya aja. Perempuan tuh aneh mun dipoto teh munteng ngelel nahan bohong, nolong nah, beban kepala, tong sombong tong gede hulu, iseng tak helm, munteng gitu ngelel, nolong nah, dagang letak online, OLX terus deng-dek, dipelajarin nggak sih perempuan mau berfoto deng-dek, ternyata perempuan butuh sandaran, eh, hey, jangan bersandar ke makhluk bersujud berbisik kepada bumi langit pun mendengar coba bercintanya di doa enggak jangan kejar fisik cantik gagah ganteng dan e, juaranya kau oh, akan lelah mending kalau dia mau kalau dia pergi sama yang lain sakitnya tuh di sini katakan kepada apa yang kamu kejar hey aku sudah lelah mengejarmu kamu mengejar yang lain kejar aja sampai kamu lelah mengejarnya Tapi ketika kamu lelah mengejarnya ingat ada aku di belakangmu yang menunggu dengan rasa sakit ini, anas ditungguan, pasti nggak bagikan undangan, dahiru mangandua, tuh nggak bagi undangan berarti nerima undangan, sakit kalau mantan yang ngundangnya. datangi jangan datangan sebagai bukti kuat keimanan dan kuat keikhlasan, datangwe kehajatannya berbisik ke suaminya jagainnya. Kalau kamu nyakitin, sama dengan nyakitin aku. Terus ke istri mantan kita bilang, Selamat jalan ya. Semoga kamu dibahagiakan. Tapi aku mau bisikin satu kata. Apa? Lailah. Karena selama ini aku mengilahkan kamu. Nges, lupakan. Moving on. Hadir didinya kita kembali, ngopi hulawe jupa-jupa basot -tabari. gua melihatkan kekuatan karena perlombaan terberat ketika Agustusan tahun kemarin adalah perlombaan ngangkat piring di hajatan mantan <SILENCIO> nah karena ga ya sudah, naik ke panggung elektuna naik. pesen katukang organa mang, hiji mang, lagu Epitamala Kandas yang <SILENCIO> lagu semi Simorangkir ianati sebisa dirimu mengghiianati ping santa terus orang yang ngajakan ini yang hansi patangangga tangkel Tu pasti Gering tuh mantan airing gelo eh hey, boga Allah tuh serahkan semuanya kalau dia teh bukan yang terbaik buat kita itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah Kenapa diilahkan? Emmang perempuan dia aja, huh? Kiwuh, la ilaha, ilah, kita ada Allah, bukan apa yang kita cintai dan sifatnya sementara maka katakan apa yang kamu cintai cintai saja, tapi semua akan terpisah. Rekitua, hei, teh gitu ahe, hirup teh, ngejar rizki nganti henti, hei pak kabar hei, rizki itu udah disiapkan udah ada jatahnya ya punten panitia minta nggak dua botol air ini saya ini bila ah ini nggak ada perintah kok ada ya jangan saya yang usah yang ber berarti rezeki orang ya gak dijamin ya luruskan niat menjalani hidup ini karena Allah nanti Allah kasih oleh yang jangan itu oleh karena dan karena oleh oleh mah karena oleh tidak karena Allah yang gak dapat Allah tuh kalau karena Allah dapat oleh lagi nyangkul ketemu belut cokol ker nagi, ketemu jodot, cokotong, Tanya lah bogohunt, ena cuka cokotwa, eh, sikatu mikir, kumamun pamajikan batur, kumamun ini ini ini, men cokotwa, jiga ti kotokat, tayyeh, penyakit umat, rekitua, tuae. Al-ajallatu minas saiton, kata Nabi. Tergesa-gesa itu perbuatan setan Kalom, tu' manina. Kalau salat itu tenang, jangan jadi pencuri salat sendiri, kata Nabi. Ada sejelek-jeleknya pencuri. Siapa dia ya Rasulullah yang mencuri salatnya sendiri dengan ketergesa-gesahannya? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa rekamannya? Menidih diralat abonges apa? Apa? Wat ini wajaitu ni waturizini wa la dilamina qolalna insana biasani satu nafas wat ini lak di kolaborasi jamaah asri wat ini wajaitu ni waturizini wa la dilamina qolalna insana fi hasanati takumuradana asfalasabil lil ladina amanu wa hamilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr mamum ge bingung rek menarkeun teh ta lamun aya di bogor imam kieu bere helm Kecepatannya tinggi-tinggi tuh, ii. tiga ninja dua setengah ini. Sampai kan imam masuk pakai kancingnya mikir itu kadangnya udah atyah. Nggak tuh walaupun berbisik udah dekat ke mik atyah tuh. Allah, assalamualaikum, assalamualaikum, sholliulloh, sholliulloh, ashholallahu alaihi rek Reki tua ayek, eh. rekam mana? Wirid terjelas. Allahu manten salam, amin kassa lam. Subhanallah, bentes. Subhanallah, kan malika tukang ngesngi manten. Nang keluar jamaah. Mu tadina subhanallah jadi, banalah, banalah, banalah, Allah. Panalah, banalah, ai banalah naon? Ai dulilah naon? Dulilah, dulilah, dulilah. Barbar, barbar, barbar. Hancur mobil ge. Cari imam yang tenang Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Nenah Kau panjang, -panjang ay gancang, Yang Rasul butuh tuh ketenangan Maka ada ayat di Al-Khajr Ayat terakhir Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah Ini panggilan manja Allah kepada hambanya yang tenang Karena ingat kepadanya Ingat aku, aku ingat kamu Udkuru ni Ala bidikrila tatmainul -kulub. Ingat ke Allah hati jadi tenang aslina Wani diri Money is not everything, uang bukan segalanya. Batu money everything is nothing <lain> Tapi itu bukan duit lihat oke okay, sih. <lain> cantik ganteng bukan segalanya. Apalagi kalau nggak cantik kalau nggak ganteng. <lain> ya tetap itu mah ikhtiar sop, cari dari relatif eh, mah. Cantik ganteng mah relatif, nu mutlak nu goreng mah. No. <lain> ya. <lain> <lain> Tenang, ingat ke Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kira Allah karena suatu wasaih lebih suah kalau ada masalah udah bawa salat Tapi salatnya kayak gimana? Pakai luli kalau nggak tenang nggak dapet chemistrynya hanya menggugurkan kewajiban nggak jadi solusi salatnya malah menjauhkan dengan salat itu dari Allah. Nauzubillah. Malam dan tahu salatuhu anil fashawal munkarlam yajidad minallah ilah budda. Orang siapa yang sholatnya tidak mencegah paksa dan mungkar Malah terjadi kemungkaran dan paksa di dalam sholatnya Bukan dengan sholat itu mendekatkan diri kepada Allah Malah menjauhkan Ini yang dimaksud Fawailulil musallin Silahkanlah orang-orang yang sholat Orang enggak sholat Dengar ayat ini senang Yes! Untung tara! mana koprok <luluh> Rekamana tuh gaya Rekituwai ya? Tenang mana sih? rahim <luluh> Tunahnya kan gitu Alhamdulillahirrabbilalamin Kayak kita karaokean kan dinikmatinya Kau jadikan aku Kekasih bayaran Saat kau memilih Seolah engkau tak tahu Kau sembunyikaa Kan nguhain? Munmakenor, iya sholat Aika rohkeh nguhain? Aika soratu nguhain? Ganti, Ganti. suratna tong etawaya Plailisna te kulyaa kulhu Kulyaa kulhu Meningkai Sampai anak kecil bermakmum ke kita tumpangan Imam, koyak kuhu Cak Imam, koyak koceng anna Rokanat pertama koyak Koceng, bayar Era orang oh kudur tambahan, Robi jidni ilman tambahan ilmu, apa atu atau one day one ayat kalau Bogor sudah one day one juice berat, nggak kuat, biar aku aja. Dilan ngaji di dalam. Milea, dari ilmu agama. Ya, jadi tambah ilmu Robi jidni ilman tidak berubah nasib seorang kalau tidak merubahnya. Saya enggak ribu, sehari ayat berarti. Kalkulasinya tiga puluh hari, tiga puluh Jangan yang berat-berat Fakramat aja min al qur'an Yang ringan-ringan saja Gaya itu dengan imamannya Nyageh setayona metal Tapi kan ngajina murotel Baju berkerkil Tapi kan ngajina tartil Goyril magdubi amin Biasa kuliah Baru dah ngestumpangan Bismillahirrahmanirrahim Nun Gumbug! Nun maneh Hafid Nun Allah rabbul Boleh boleh Te era mah He kan ayat ge dina Al-Qur'an Iqra baca yang termudah Aneh Ayasin beki Tapi di bawah salat sholat ngamek. Waladolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin awasah. Kau diundangin imam kita mah. Wa hakim. Rapat kejeng DKM? Imam yang kurang bijak. Inna kalamina mursalin. Nyang hajakun. Ala sirotim mustaqimtuhnya. Allahakbar. Eh pohon Suodon, suodon, suodon. Rekitaua, eikö? Eh? Berikan kesempatan buat itu nu bener teh. Kita mah judgement, punishment. Hey, apa kabar Bogor? Dawah itu mengajak, bukan mengejek. Setuju? Merangkul, bukan memukul. Menyayangi, bukan menyayangi. Mengilhami, bukan menghakimi. Menjadi pelopor, jangan jadi pelapor. Sutu-sutu kelaporkan kabar menjadi pendaki bukan jadi pendengki penyabar bukan pencibir song atuh rubah tidak berubah nasib seorang kalau tidak merubahnya saya juga reuas ka geusnakeun kaget setelah istirahat tasama bukan ustad atuh salah ngomong suka ngombro agama semampu saya punya dasar hukum dengan anak jalanan budak pang alhamdulillah jadi panghajian Barudak metal, jadi murottak. Nu bargerkil, jadi tartil. Nu preman, jadi berirman. Nu geng motor, daraik ke masjid, ibadah, bebersi, tina kotor-kotor. Tato, sad kumah, hantepkin we Saat tong ngeganggu, kunpangin sarwana. tong dia amun. Saat ini tato gimana, nyanggis, sehat toh nge di, Rupa-rupa barudak hijrah Bandungman, otak tona Raja Wali. Hei mon nusmanita dikia-kia hiru. Nggak bisa dihiberkin hayam, hiber. Dah Raja Wali hayam. Sudah yang sudah, moving on. Allah tidak pernah melihat masa lalu kita reki tua, eh. hayang maat kereki tua. Sampai rubah, tidak berubah nasib keadaan seorang satu kaum kalau tidak merubahnya. Semoga Bogor istiqomah. Amin. Amin. Ini fenomena apa ini? Anak muda ada di masjid, masjid saya jam segini penuh. Waktu duha, saya senem dong. Alhamdulillah bro, sedima nasjid jam sopuluh munsar. Noon duha sanes ngiri ngecasen ala. Ah. Nya lumayanlah. Minimal ngecasna sariah di masjidnya. Jadi masjid saya nu tadina Syukur diganti Masjid Al-Casan. Karena paling banyak casannya masjid saya. Seneng, itu dakwah merangkul tidak memukul kebutuhan orang. Dulu empat sehat lima sempurna. pun enak empat sehat lima sempurna genep casan, 7 power bank, 8 wifi, 10 teteringnya. Salapan kuota. Harta, tahta, wanita, kuota, jumlah anggota, oh, uang dulu Maka fasilitasi, wifi-an masjid deh. Orang mau wifi, Allah-u'ala akbar, Allah, Allah, Allah, Allah, berhenti. Jadi teman sholat kita tuh, satu tamat satu dalam sholat dua tujuh. Hitungannya beda, hitungan agama mah. Dua kali tiga, seberapa? Hitungan eksakta matematika. Dua kali tiga, itu tilur cek tukang foto mah. Maka jangan alergi dengan beda pendapat. Bisa jadi itu nu bener. Ya, ayo kamari kejebak saya kajul mas sholat diperhatikan teh lo mbak nanti te. terus hitut sholat we. saya kejebak ditanya mas mas punten mas aliran apa lagi ini kok salat kentut terus salat biar hari ini, udah gak wudhu cina jadi aing nusa lahir dah bener kentut mah bukan membatalkan salat tapi membatalkan wudhu karena dia wudu yang terus saya salat kurang jadi hasil emang sholat apa mas? sholat latihan karena kan saya belum muslim oh kegelah di resi maaf ya mas ya maaf. maaf mas maaf apa apa pak ustad saya tahu pak ustad merhatiin saya dari tadi maafin ya bimbing saya pak ustad oh siap saya yang harus dibimbing anda jawabannya juara saya jadi malu ngapa apa, -apa Ustaz. Ustaz, kan memang besar kemaluan katanya. Tahu. <tuh> tahu dari mana kamu? Ya. Iman itu harus menenangkan, maka Ibrahim tenang walaupun dibakar api karena iman aman. Sehingga api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Laut pun terbelah bagi Musa. Sebesar apapun terkenan Fil'aun saat itu. Isma'il tidak jadi disembelih. Yusuf diangkat jadi raja Manusia terganteng yang pernah ada di dunia Tidak sombong tapinya Masih muda Nabi Raja pula Ini orang Bogor tong sombong Asep seetik tidak ibadah sama nih Yusuf kasep, tidak ibadah 50% kegantengan manusia yang pernah ada di dunia Itu di Yusuf alim Versi on the spot 25 di Nabi Muhammad SAW, 15 di Ustadz Effi. Saya <SILENCIO> sana di orang dia, setik ewang, setik ewang, dah jatah nafik. Tapi kan tersombong, walaupun ganteng Nabi raja ibadah. Kalau gara-gara kaya nggak bisa ibadah, heh ngenteng nggak Sulaiman. Sulaiman, ya. ya manusia terkaya di antara nabi wilayahnya tanpa batas, sombong gak? Nah. kalau gara-gara sakit tidak mau ibadah Ayub makanya ngaji oh diem-diem baik udah ngaji belum? ngaji jadi kejawab teh reki tua wae eh? kita disorientasi kalau nerima notification WA langsung bangun jika nerima wahyu tijibrio oh. Tau kan WA mah... Wow. Instagram WA langsung dipelototin. Biak casana di Quran mah diantep. Rekki tuwa. Hayang mawat kerki Hati-hati kata Nabi. Innamal a'malu bilhawatim. Amal itu tergantung ujung. kalau biasa kita begitu, ya matinya begitu. Eh jelma tukang nusep, mancing. Maat nak keren nusep. Mang-mang, Jumahan mang. Ah, Alhamdulillah, cep. Mamaterak kagoda karena jumaahan cenah. Ke diajar istiqomah kanung musuh. Eh kalau mau belajar khusus sama tukang mancing tuh, dia fokus lihat kumbu-kumbu gitu. Sampai istrinya ngeluh. Buset, cenah gimana ya? Suami saya teh semenjak kenal pancingan, dipengaruhin temennya tuh jadi kalau pulang kantor teh nggak ke rumah dulu, langsung ke kolam. Ibuma cemburu sama kumbu-kumbu. Tah selama saya nikah nggak pernah dipandang tiga jam seperti dia memandang kumbul-kumbul. ibu hayang di pelong itu jam jamu pihak sok atumun seorang laki balik sambut dipantau langsung ibu gak kayak kumbul. <tik> alhamdulillah dicabok tuh <tik> dah ibu lain umbu-umbu <tik> ibu-ibu Kiri Ustaz. Pake te maotna siakirmanci. Jumahan, heboh ja Eh Jumahan ngambang di balong. Eh Jumahan ngambang di balong. Nau gak pakein lu ngambang. Pertama tai ima Jumahan. Pake si nu tadi diajak Jumahan. Dibetot gurame. eh hey, tong nyalakin gurame. Eta Israel 70 kali kan ngecek kuota usia tiap hari teh kita teh buronan malaikat ijro'il, orang teh buronan malaikat Izrail tong sombong dengan wajah cantik, masih muda, gagah, ganteng, sehat syarat mati, tidak harus tua dan sakit bisa jadi duha, barusan duha terakhir kita reki tua ya eh? di hati kuluman alih hafan, semua binasa kulu ajali musamma semua ada expirnya nya nafsin da'ikotul maut, semua akan mencipt kematian tapi kita jarang saling mengingatkan bab itu Tiga kali dipanggil Allah Musim adan, musim haji dan umroh, musim kematian Maka sok Ngaji Mengerti Tenang hati, tenang jiwa Tika pengaruhan ke keayaan. Biarkan orang mau berkata apa tentang hijrah kita Biarkan Bimoli, bibir monyong lima senti Ketika maksiat nggak ada yang menggugat Tapi ketika kita taat, pasti ada hater Menghina, menghujat kita Jing ya si itu sholat ayo. Edan, adan anjing. goblok tahajud. Salut. Siksa tong, tong daro soge diludahi dia. bukan nggak berani, nggak penting. Kita jadi kiai teh atas doa orang-orang zolim yang enggak yang sayang sama kita dengan kebenciannya. Kenapa orang benci dikatakan sayang, Ustadz, Dosa kita diambil dia, kebaikan dia ditransfer ke kita. Makasanya maka saya mah orang benci tersep. Tah, Bronista. Bere duit di amplop. Makasih ya udah membersihkan dosa aku. Eh jadi bageur goblokna teh. Terkonsisten <tuh> <tuh> konsisten mah. Ya. Sementara saruana enu ngewa samburkan, assalamualaikum, ngabaliwer, assalamualaikum, ngabaliwer, nggak bang, bang, bambang, bambang, bang, bambang, luar saruan tuh. sekarang kan di Bandung lagi musim orang gila nyari ustadia, nggak tahu kalau di Bogor, ya ada korban ada. rumah saya udah cakra merah tuh, saya kan pulang malam terus. ah, oh, emang, ingin cakra merah berarti target simbolnya kalau cakra merah bunuh di tempat kan pinter cakrawarna warna burung melicet material cakraan KB salem burung si nan Nugellona liurin pek bunuh KB cuman ntar cek si mamah teh, epimah mah mau jadi korban Nugello nah mah karena epi mah lebih gelo di Nugellona liurin mana yang mah Ustadna tidak mah komplek ustad KB Tong, tong terjebak kalem, woy benar tuh? Nah, jiwa kalem itu tenang Rek itu woy itu bisa Harus baca Qur'an, karena Qur'an itu menenangkan ketika dibaca Sok jil resep hardcore nya Musik-musik trash metal ua, ua, ua, ua. Hukun nyari huntu Setel, oh muntung ngamuk Radio. tapi bacakan Qur'an mah Cici, taknya tak hebat Qur'an teh Tidak berubah tapi yang membacanya mengalami perubahan Maka sudah one day one ayat. Berat. Ibu jangan ngajak gue deh. One day one ayat, 30 hari 30 ayat, setahun 360 ayat, anak saya 5 juz yang paling gede SMP kelas 3. Sehari seayat yang berat tuh konsistennya. Terus salat tepat waktu, cowok. Buktikan kelakianmu the real man go to masjid. Kayak-kayak gini nih, keren nih, nyari jodoh kayak-kayak gini nih dia dia cowok-cowok setia nih Allah aja disetiain apalagi kita yeah. Allahu Akbar Allahu Akbar tapi jangan nyari cowok yang nyender di tiang berarti dia cowok tulang lunak yang sudah tidak dan pak bapak matah sepuh, tenang. -nang. berarti dia cowok tulang lunak cowok yang sudah tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri apalagi jadi tulang punggung keluarga kita ya yeah. sok jadi cowok cinta si... my subuh my adventure ke masjid terberat itu ke masjid oh itu burang nama jumbo havana onani ah Diberes subuh sama, di tingang sarunge, ga hamster Kama-mana tuh kayak... Keteksi emang ngeudangkin -nge santri, ternyhaku pisik, ternyhaku ditoyal. Ku bisikan lembut deh. Leheh... Terus, terus. Tadatutan kan, hudang, sholat. Kalo istri saya cerdas ngebanguninnya. ya bangun tak hajud. Sok ibu capek, karena pulang jam setengah satu, sok ibu aja dulu ya udah beres, ya mau tajun gak? ya bentar, kan masih lama, apa? Pinter istri saya nih, yang boga hiji juga gitu berbisik nanti, liri babe, bangun, katanya mau nikah lagi, yeah, thank you babe, nikah nikah, sholat, itu aku ya, rezeki tuh Tidak berubah nasib seorang kalau tidak merubahnya ini ayat bukan hadis. Satria baja hitam aja berubah. Masa kita enggak? Ibu, di Bandung tuh ada kulineri. Kemarin saya di Transforma. Wisata kuliner Food Fest. Saya ada ceramah enjoy di sana menjelang magrib kemarin. Makan-makan variannya banyak, ada duren, ada donat madu. Saya suka. Saya bawa ke istri saya. Ini apa? Donat madu. Nggak malu sama donat, kamu? <San> donat aja di madu. <San> Cik, atum mikil. Riwe <San> ibu-ibu. <Nah. San> tak tong bebeja. Gandeng. Pas lain menyetujui. Mana calonnya? Kenalin aku. Biar aku yang menikahkan kamu. Pret ah pangih mah dicakar. Tadi <tuh> panggilkan pas ya. Piring salomari pupus Tapi bulan kedua mah enggak, dah diganti ku piring plastik. saya <tuh> <tuh> teh nggak ganteng, cuman jentel dan nggak nih. <tuh> saya nggak begitu hit, cuman orang hit mana yang tidak mengenal saya itu? <tuh> saya teh udah enggak nyaman hidup teh, boleh curhat. Kamali curhatta mah, mama, ma Capek pia, capek pia. Dakwah tuh boleh capek. Bukan dakwahnya. Ibu-ibu ga paham. Kalo aku tuh bukan artis. Tapi panggil di maun tuh mara yang dipoto Napi ka orang kan tuh pake kutang. Napi ka... Orat kaciri. ciri. Aku lagi ngidam, kusat. Nah minta tanggung jawab na ka orang.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 cara naifingnya bisa lembangan di Paris, Panjapa, PPJ, BIP, TSB nah, yang ulin kenal, loba duit kita bisa ulin banyak terus WEP dicadar sum. jadi cowok hijaber bogor masih aman bogor. ya, yang saya semaksiat orang kalau mana loba nuwaw saya kemana saya si, uu uh kata-kata tanda Allah menghampuni karena setiap kita akan berbuah maksiat mata-matanya dimana-mana itu sayang Allah ke kita ya kabali subyente wanwawuh apa? Ustaz Youtube anjing kelelumpaan Ustaz kemana Ustaz? bejakan anjir tengan hati ya yuk berhijrah yuk karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri Dimulai dari saat ini dimulai dari yang kecil yang kita bisa fatakulah mas taatok tum tong ribu bisa sholat bari nantung bari diuk ulat sholat. Sang malen oproad caption foto, play narsis, moto sholat kan bergantian salat sholat kerkitu bisa ngaya orang naon, ayau nu so, itu yang fotonya yang memotonya tidak sholat bisa jadi misalkan perempuan nu atau memang bergiliran nih he ya lain narsis solatnya, orang bisa salat di leweng walaupun kotor karena darurat. Nulama nih ngakuin salat setuju? Bahwa cai tayamum, bahwa alat tayamum nggak nusirah botak atuh nyering tayamum gitu. Saya kebulan. bulan <tum> <tum> saya ngajelaskan agama Teh, makna Rasul itu tawas sobis sober dengan kesabaran. Sulit memahamkan itu bab poligami. tadi tentang terus tak begantung ngabatin Gana jadi artis 7 menit 35 juta ngeus hmm, agama mah kitab mah dibaca ada gundul meja nah, brig weh hese dijengut ya gundul kudu dibaca diterangkan, bara bararaeut coba tapi karena saya yakin buruhna surga yang ngeus saya dijalani aya nah, wae ngomong mah melak pare jadi jukut melak hade sok timbul butut mun yeun mah pasti ada yang menghujat Di diasingkan. Ibrahim dibakar api. Kan lantap, kan Semoga akan cie pada waktunya. Tuh. Nya. Jadi reki tuai. Nges at tu cicing. soleh. Karena bumi akan diwariskan peralaman soleh. Laambia 105, surat 2 hiji. Apa amal kesolehan? Baca Quran, salat sedekah, selesai hayang nao.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 Rirat tu muu shooting ka Bogor, shooting kan, da modern ngetes usta imana jaga koma, ustaan sini, saa cariin dalil poliandri dong, nauna tu, aku kurang bahagia, eh, pegen dapat sosok kayak usta, beri kancing ntu dibuka coba. ditinggalid dosa, terditinggalisian kata brak, perem kadalu bentak karasa ainah perem bentak, mau Enggak. sad, deg mal, mal dek mua mua ai muka muka ting mua mua ting ududei ududei ududei hitut sari tikkeik batal komo hitut jeng babaturanana oh uh. batal pinta semakin tinggi pohon menjulang semakin besar tebakan sing hijrah berat lebih berat istiqomah dalam hijrah ngerasa nggak pengen nyatain mundur aja karena tekanan nggak bisa stay on the track Kiv istiikoma. Cicin di tengah. Siga kuda. Munda oma kan kiki ya. Salut ningali kuda. Gawena juara. Tapi di calana. Cek doma te edan kuda. Gawena worker holika. Cek kudate cuek aja, Karena ini tugas. Sampai mengeluarkan percik api dari telapak kakinya Saking semangatnya melaksanakan tugas manusia yang diperintahkan kepadanya Ei buruhna teh, kuut, jukut, pecut Ei nunumpakna mah, jisamsu, abesi susu Bolu, sangu, jus jambu Riwohnya jelemama, dia bekerja untuk dirinya bukan untuk Allah Era tuku kuda Banyak pelajaran. Oh, ini maksud Allah. Gedu saleh ternyata orang saleh itu pasti pinter. Tapi orang pinter minum tolang angin. Oh. So. Digundukeun di sukamiskin miskin. Maka arjuna tijaratan tabur ngeus epi sedekah, salat ngaji. Salat ngaji sedekah sok tiap hari apa yang kamu inginkan minta. Juara wani diriungkin. saya Satengah nyangka teh aja diterkenal. Si mama kenal, si bapak kenal, adik-adik kenal, aing terkenal, kiri. Di keluarga terkenal, saya bapaknya anak-anak. Kan minimalnya terkenal di keluarga, gitunya. saya Satu kadang sok salut ke diri seorang nah, Artis-artis ngefollow, coba. sekarang saya di Bogo, eh di itu, di rumahnya seseorang. Konon katanya Raisa udah datang, karena lagi ada masalah sama Harvis, sama Ishana, dan magribna, cana asarna. Oh ini ada pan, ah, penggalangan dana ya, sok. MC mana MC? Sambil gimmick nanti tanya jawab, dua ikhwan dua akhwat right? E, itu jalan, ininya jalan ya. E, dana buat apa? Tolong diterangkan, biar nggak jadi fitnah. Mikä on teman Tämä on tärkein. Tämä on tärkein. Tämä on tärkein. untuk on tärkein. Tämä on tärkein. Tämä on tärkein. Tämä Ahwat tärkein. Tämä on tärkein. Tämä on tärkein. Tämä on Siapa nama dari mana terkenal Kuka Aruf? nimi? <tuk> <Siap>. Agak on <sulit, tuk> Siap. Siap. Siap. Cek cek. Busan deh, Busan deh. Cek cek. Benar ya. Ngebrand, naja ngebrand. Naja Ik cik. ini bekal jadi ilmu itu bisa muncul dari pertanyaan. Bisa saja nanya itu dia udah tahu, tapi untuk menerangkan bagaimana pengetahuan itu tersampaikan dengan bentuk pertanyaan. Ada yang pure nggak tahu. Nu bahaya nanya? Untuk mengetahui si yang ditanya tuh tahu nggak gitu. Itu banget tes. Nah, ini tema-tema ini sering ditanyakan di Bandung juga. San kumaha? Bagaimana pola mendekati teman yang susah diajak? Pahami dulu psikologinya. Saya dapat hadis dari Nabi, al aman ahabba. Pahami, manusia itu suka dengan cinta dengan apa hobinya. Makanya saya nge-modal motor trail bukan saya suka trail, saya mendakwahi anak-anak trail yang ketika memotoran nge-trail, nge-adventure gitu, dia lupa salat. Saya ngemodal modal motor untuk dakwah ke mereka. Misalnya nge-trail hari Jumat, ya saya mau sarung. Enggak, berhentikan. "Weh, Jumat!" Jumatan di mana? Di dia we Sahotin urang. Jidin nu ada Kan jadi, nu ta Jumatan, jadi Jumatan. Malah yutro kukuluhu, la yutro kukuluhu, menutti bisa kabeh sahware. Anda harus sabar, tawa sahabi sober. pahami mungkin dia sedang lelah. Mungkin ada kendala, atau ada yang perlu dibantu bab ekonomi. Maka saya ini pengalaman saja, pengalaman pengamalan. Kenapa saya dapetin anak jalanan, jutaan jumlahnya di Jawa Barat, yang kembali ke masjid. Saya pahami bilisani ikaumihi dengan bahasa mereka. Budak pang mah hobina gitu budak death metal mah hobinya kitu, budak monreker briges ektesema atmosfernya kearifannya beda-beda. Saya harus pelajari itu semua. Karena kata Nabi almar umam dan manusia itu bareng dengan apa yang dicintainya. Pahami apa hobinya. Kemarin di Tasik ngofroad gitu kan? Kadang kalau saya harus main skateboard, saya main skateboard harus surfing, saya surfing jadi kudus segala bisa Alhamdulillah, biiznillah dengan izin Allah, bawah hidayah mana urusan Allah ya minimal ikhtiar dengan pola maka menjadi pelopor, jangan jadi pelapor sistemnya merangkul, bukan memukul jangan dipaksa orang makan, karek hijrah 2 minggu langsung babaturan can salat, salat bawah neraka, alah itu nggak enak ke telinganya yaudah, pergi aja bro, sorrynya, orang ke masjid lah Jemani ka masjid? Kelo anje. <lian> Itu sentuhan pertama. tom di jingkang. Antep kan. Siin maot. Oi. Nah mulai tersentuh. Oh nyongani orangnya bakal maot. Langsung bertanya. Mane nge tenang fi eh. Cobaan gerailajat mah. Terus sholatna kuma. Tinggalin menung ayah. Niron surant teh. Make kuota. Itu nongeng orang nongeng. <lian> Itu nyuksruk urang nyuksruk. Itu kakak -kaka tuhu nyonggesan salat Maka jampe tuh. Hmm, tuh. Inggona salat jeung maneh mah teu make jampe. Bejo-bejo salat jeung si Epi mah geuna teh jampe. Ada salat mah kadoa lain ku jampe atuh. Nya. Ayunnya kan proses, life by process. Bagaimana pertanyaannya sederhana. Mengajak, ya jangan mengejek. Merangku, jangan memukul. Mengajar, jangan menghajar. Membina, jangan menghina. Setuju? Pelajari psikologi aye Rasulullah riwayat dakwahna. Diamnya aja jadi dakwah Rasul. Ketika Rasul enggak ngomong itu pun dalil kul khairan awliyasmu lebih baik diam daripada ngomong salah kurang langsung judgment mana can hijrah sum naraka siya atuh nyeri hatiun emang naraka nu maneh langsung calana nyingsat saat di hidungan siunan batur gue kalau memang kak saya ganti properti nu no, tadina di kopeah saya pake kuplu aja aja yang komen ya tadina pake kopeah di komen kemana lurah Ganti ku topi koboy, kemana andiri? dibuka kopiah, eh, eh, kupluk, eh, topi, ayaweh, afgan, afgan. Saya -si banget na, ganteng permanennya. Ayaweh, ngomong mah? Saya dulu pakai gamis, miris, kemana sudah pernek, mama pakai duster. Nggak, saya kira kenrol, yoman, Nda, pasti ayaweh ngomong mah? nah, pendekatannya itu yang harus dipelajari ada nanti, psikologi komunikasi dakwah komunikasi psikologi dakwah harus belajar, bagaimana mendekati orang ini ke kepedalaman Jayapura, Kalimantan kalau kita paham bahasa mereka mereka aman-aman aja dengan kita, tidak langsung pakai Quran hadis, ngebamblang, bahasa perasaan itu baper, ke bahasa perasaan tapi tong lebay sok menghargai, ceramah kairian orang-orang pakai koteka, ulah itu <laughs> Jangan terjebaknya jadi diri kita we just the way you are yeah? Yeah. Dan ya dan mau apa ya yeah. di Bandung kan ustad koplok baik saya selain ustad koplok ya yeah? <tuk> jadi slowly but sure bawa kaleng jika tay ngambang kaleng <tuk> balendok ancur bau salah itu berat tina ustad ustad sekali salah ngeus jika lagi poligami. tinggalkan tujuh tahun puja mahana tapi mendukun sekali bener di darah tangan, ini jadi dukun, jadi ustaz asli nah, tapi kan orang ini mau buruh surga, saya pengen wafat lagi ceramah, kalau tidak di <sesi> ya yang syahid saya ya yeah, next, MC, masih ya ikhwan yeah. <sus Mondowego> <sus Oftmals> uh, ya Salam. siap Siap Siap Sarua sarulah sepengalaman Cabuk Juara Bagaimana istiqomah Dalam perubahan Ingat Allah, ingat mati Bisa jadi ini kajian terakhir kita Bisa jadi sholat, wudhu terakhir kita Jadi GPRS Gasforem, lelah kalau nggak ingat mati itu lelah, reka mana tuh? Ya Terus no kedua, kumaa cara dakwah kakakolo, kuahla. Tidak harus ganti baju, jangot di panjangan, kau mau jangot sama ngewa. Ya, perlihatkan meh, biasa gak bawa makanan, sekarang mah bawa makanan. Peluk, sentuh. Nangis, nah api, jangan bertanya, api lama. Mestinya dari dulu api gini. Terus setanauan no, nake resek, sabun, sikat, kodoh, jangan mama. Kan mama ngewaru, ngapain api beli sabun, sikat, kodoh. Bukan itu pesannya mah berapa kali mama ngemandiin epi, cerik deh jadi bukan bu kata, -kata kolot didalilannya cabok kan tuh mana yang nyakolahkan orangnya mana yang nyakolahkan ke orangnya nah akhirnya ngedakwan, bukan gitu dakwah ke kolot tangkap kakinya cuci, tuh ngedrop sendiri eh saya kan bau kan tuh, kolotnya dilawan, dikadek bapak bau lah bapak Nu santren dengan epi, tapi epi mau adali tipe santren ku bapak tuh diamalkan oh cara yang salah, maka disambung Hik, dakwah yang benar itu bilhaq, robik Wal Jangan dilupakan Dengan cara yang baik Sentuh Kapan terakhir kita menempelkan pipi ke wajah mamah kita Ke wajah ayah kita lalu berbisik lirih Mah maafkan aku ya Ridhoi aku Ngedegdeg orang lagi Si mamahnya juga tiba-tiba air matanya Menetes lalu orangnya dibuka kupluk Diopi Kupamah doakin Ternyata herbal termahal di dunia itu, ketika air mata ibu deras mengucuri mengkeramasi ubun-ubun anaknya, dia jadinya jadi kecil. Dan air kaki ibu itu air surga, karena surga di bawah telapak kaki. Ibu tong dipapatah si mama, bibirnya selalu basah 24 jam. Setiap kali melihat wajah anak-anaknya, Robi hablī minās sallīin. Pernah tuh ningali wajah si mama, lalu mendoakan Allah mengfirli liwaliwali dari hati. Tu tadi hijabah tahu kita pelit men-transport. Langsung karek hijrah dua poe. Mama, orat ma. Sakitin atu pangmelikin hijabna nusar inu mahanu alus. Atau hongerah Salah, ada yang salah. Bahwa makanan terbaak, langsung dihuapkan. Dan kita juga berapa kali dikejar si mama ngehuapan. Epi main boleh ya. Tapi jangan lupa makan. Nggak mau. Udah supermina mina beka. Eh ngengeng. Ah ini ini kapal nih. Nyosendok kapal. Nge. Mama tuh pembohong yang baik. Enggak pernah mengenal lapar yang penting anaknya kenyang. Betul, Bu. Enggak pernah mengenal haus yang penting anaknya nyaman. Tok nyaman kan. Kita mah sekali weh. Tapi yang ngawapan mama, tongpi mamah marido. Tapi tapi yang masuk surga, tapi kan harus ada ikhtiar. Ini ikhtiar yang MP bisa. Nyesok atuh. Tapi tuh makengeng Gak bro, man, cangkeng napluk, ampun, mah aku ingin ridho Allah. Saya emang sering manja-manjaan, diusapan, kemarin aja capek, dicium, dikompres, dijilat kening, sok kuat anak mama. Ridho Allah ada diri orang tua. Salah, orang tua mah harus diomongin, gak orang tua mah selalu bener tuh. Ya, selalu bener gimana Ustaz? Gak ada kita kalau tanpa jerih payah mereka. Satu helaan nafas ketika ngedenin kita pas melahirkan, udah kebayar belum? pernah nanya utang orang tua sampai kita seperti hebat pred Mama menangis ketika mengidamkan Sapan bulan tuh bisa nangkubat antara hidup dan mati ketika melahirkan sakit ketika anak yang dilahirkannya sakit ya nangis takut tidak tersekolahkan takut tidak terbiayai takut tidak lulus takut tidak terkuliahkan takut tidak terbiayai takut tidak lulus tidak dapat pekerjaan setelah lulus Tidak dapat pasangan, setelah dapat pekerjaan masih menangis mikirin hajatna rumah. Mungkin masih banyak orang tua yang punya hutang kas hajatan nikahan kita tinggalkan lah. Idul Fitri, Idul Adha. Palingan dosa ke orang tua mas. Kedua setelah ke Allah. Ingin berubah? Nah ini jalan nih pertanyaan keren. rubah sikap ke orang tua. Jangan menggurui. Jadi mereka sahabat. Pernah bertanya hutangnya berapa? Berjanji ya kalau sukses besok jadi orang atas dosa atas doa-doanya untuk kita dari orang tua kita berikan rumah yang terbaik di rumah kita ada kasur terempuk spesial buat ayah dan ibu kita AC tersejuk sabun terwangi air terjernih, terbersih biarkan mereka istirahat menikmati hasil payahnya kesuksesan kita, anak-anaknya ajak umroh gendong, mun bisa mau rumah Aku pengen kayak... Aid Wes Alkorni dan Salman Aparisi... ...yang terkelupas kulit punggungnya... ...disebabkan menggendong ibunya... ...hanya untuk membahagiakan ibunya. Berjalan kaki puluhan kilometer... ...kakinya terbakar karena padang pasir... ...yang membakar karena menginjak... ...berkelanjang kaki. Kulitnya mengering, tercekik padang pasir... ...di malam hari yang dinginnya mencekik. Tapi Salman... Wes gak pernah menurunkan ibunya. Dia viral di langit. Nabi aja cemburu jelesi. Karena aku lahir yatim. Hati-hati juga dengan yatim. kalau Mereka pengen jajan ke siapa mintanya. Anak kita aja pengen es krim. Kita nggak punya duit nangis. Yatim kalau pengen jajannya ke siapa. Itu belum seberapa. Kalau yatim ingat ibu bapaknya. Tok, bagaimana mereka menahan air matanya. Kita aja yang masih ada ibu diceritain. Ibu nangis. sok datengi atau peluk Bising jadi wajah terakhir yang kita lihat pulang dari ar Rahman kaget loh rumah kita kok banyak orang teh tahu nggak tahu nggak tadi si mama namanya diumumin di masjid yang biasa tersenyum simpul sekarang terbujur kaku bibirnya kelu bisu <tuh> badannya lumpuh nggak menyenyumi kita lagi sok reknawan ceriknya dapet cuma peluk perhatikan bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya tak khawatir Kita takut tidak bahagia anak-anaknya. Anting lengit, kongorong, coplok, gelang, lupa. sok. Yang penting kamu bahagia. aturek aya perubahanku mah. Ketika kita dapat ilmu, jangan dakwahkan dengan cara yang sama. Amalkan ilmu itu. Peluk, belikan gamis, bising kesreg Sebelum si bapak wapat, terakhir dibelikannya. Mendingan seketa, pake panitik. Beliin, mah yuk ke pasar baru. Banyak nganyuk motor pakai aplikasi indungan tapi terpernah ngebonceng indungan Kapan terakhir berselfie sama mamah? Kapan terakhir dinner sama mamah? Punya aja nyampir mamah makan malam yuk Punya mobil baru mamah dulu Hari-hari ibu jika nuarnya I love you mom Mom you are my everything Mah kau segalanya aku ceksi mamah Nyak segalanya ku mamah Nyak Sok aku Nya. so, datangi bila kau takut pada rajamu lebih takutlah pada ibumu sok berat nikmatan, Evi bukan ustadz didoakan masing-masing jadi ustadz ada aja jalannya karena Allah ridho merenyah karena Allah nggak bisa mengingkari janjinya ridho Allah ridho orang tua ya sok jadi nggak usah mau dalil kak kaulat mah perilaku saja cuci kakinya peluk mengkosin umroh bawa jalan-jalan malu menolak makrumah yuk, lah si bapak karunya Ketika maju mobil, spion Mama cerik, mundur di panggung Mama yang ngilu, ya sih tapi takut Mengganggu kebahagiaan Epi Tuh, tak Epi ngajak Di rumah, bukan dia Menikmati, incuna Dimandiin semua, kanebo Main kamu, mama iraha istirahat Mama selalu menangis Kapan kita menangis untuk mama Cik atuh Transfer, Allah magfirli Wali-wali daya Warhamma, kemarabbani Sokir Kita ngumpul di sini pun doa orang tua yang di hijabah Robi hablimin as sawalihin. Sob di sini jadi suara terakhir yang kita dengar. Bagus nih pertanyaan nih. inget kasih mama. Kemarin tebebe jahil lah. Ya yeah, sok, MC next Ahwat sekarang dua. Halo. Siap. Siap. Siap. Orang itu belum bisa dikatakan soleh atau soleha, soleh atau soleha. Ya menyakitkan nih menyikapinya. Bismillah. Bismillah. Ini yang dimaksud oleh ayat tawasobil hak tawa aja teh ada yang benci teh. Orang terbaik aja dibenci. Oh, Ahma resikonya ditentang. Ya tinggal dibenahi aja polanya. Kalau sama jarang ngomong. Tapi lihat orang ya. Oh ya keras ya. Keras batinnya. Dekati aja dituturkan kayak ngajarin anak ikro ya tapi si anak nanti hyperaktif gitu kita tahu bahwa ikro tapi cuek wek orang teh makanya saya menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus dan hyperaktif tetap kan main ps dulu tungguin konsisten ustad nggak pulang belum pulang karena tugasnya belum beres emang bostan di sini mau ngapain nunggu kamu Ya, tuh sok jadi ada rasa karunya ku sabarna orang. hanya selembar, dua lembar. Sama di lapangan juga berat. Ya, terus lebihnya teh didoakan. Karena feedback dari kebaikan itu ibarat melakpare sok jadi yukut, melak hade sok aya butut. Ya, nabi mana yang tidak diuji? Nah, sekarang berarti sama kayak tadi polanya yang harus kita paham. Ada saatnya jangan dulu bicara. Tapi tunggu sampai dia punya masalah Kita deketin ketika ada masalah Ketika Rasul diludahi Seorang Yahudi hendak ke masjid Ingat sejarah itu? Dibalas diludahi enggak? Tapi ketika siang meludahinya sakit Pertanyaannya adalah Siapa yang pertama menengok? Tapi toong didoankan kering Ya Allah senggering singering, Antepkan weh Biar kita nggak lelah, lelah itu gara-gara tidak lilah Saya suka pandang, jadi semua yang saya lihat Di objek dakwah saya Long. Ya Allah hidayah dia Dakwah bukan Spontan aja Jadi dakwah terberat itu adalah Menyebut namanya dalam sujud Setiap kita, itu amal terikhlas Sebut saja ya Allah lembutkan hatinya Hidayah dia Hijrahkan dia Maka tahajudnya dilamain Umar bin Hattab masuk Islam bukan lobby politik Dia mengikuti sendiri Khalid bin Walid pun sama Karena disebut namanya kurasul Makanya doa yang merubah takdir, lempar ke langit yang sama, sebut namanya. Biarkan takdir kita bertarung dengan doa kita. Anu berat dakwahnya ngadoainkeun. Kenapa saya ada di Bogor? Karena saya kangen orang Bogor. Karena di komen banyak orang Bogor yang kangen. Jauh di mata, dekat di doa. Ya Allah, satu ketika izinkan aku mendatangi Bogor wujud hari ini. Ya Allah, aku sedih lihat anak Palestina yang keluar dari runtuhan nyari ayahnya karena di Bogor ingin memberi langsung supaya orang bersyukur ngenah tinggi roh tanggal 11 saya ke Palestina ya jauh di mata dekat di doa di hantar wallah ke Palestina Israel Mesir Istanbul ee non -digital. ada pokoknya 4 negara 3 benua 12 kota 10 hari doakan saya ya mau membawa 1 miliar cinta buat yatim Palestina 3 jam listrik di sana hari jatahnya airnya sudah tidak layak minum. Makanya saya tadi mau minumnya agak ingat nih orang dia mah beraniing hati alhamdulillah nyugohannya ceherang Ya. Jadi teteh halo. Kita punya doa teh. Termasuk dalam masalah perasaan nggak harus dikejar fisiknya. Ngese injung kurental namanya. Untuk kutikung di sepertiga malam Ya. Hanya doa yang obatak dia. Ya, doa orang tua Ya, next, satu lagi Ini nah, Namanya siapa? Relax Ya oke okay. Saya punya temen hmm. Punya temen kurang baik Orang tuanya Orang tua temen Oke okay. Oke nah. Hmm. menyikapi orang tuanya. Oh diuji dengan orang tua yang terus semudah berprasangga buruk. Kemarin dapat pertanyaan ini di Bandung tuh. bagaimana ketika kita diuji oleh orang tua kita ngaji nggak pernah diizinin kita berubah juga malah diomongin Oke hijab disebut mane memakai karung dan lain sebagainya. Ini datang dari orang tua. Pahami atuh ya. Teyah? Ada nabi yang diuji oleh orang tuanya. Siapa? Ibrahim. Belajarlah ke Ibrahim. Ibu-ibu juga sebagai ibu-ibu, ke anaknya jangan berburuk sangka. Jadi bu gula darah jangan dicurigai. Budak mah lepaskan tiga anak saya nilainya jelek. Indong nama ngambek, dia nggak mau masuk dong karena merasa malu tiap hari sekolah tapi nilai jelek datang bugala lakon kenapa Wawa malu sama mama tiap hari diantar nilai wawa 4 hei, 4? gede, ayah 3 dulu welcome lot, sini kamu tuh calon, ayah aja nilai 3 sukses sekarang ya, beda sikapnya nah, menikapi orang yang berburuk sangka itu paranoid kasih pengertian lupakan kebaikan kita kepada orang lain lupakan kejelekan orang lain kepada kita pandang wajahnya doakan ya Allah hatinya milikmu ganti dengan hati yang baru berat tapi terus harus dilakukan nah, sikapnya ngekompersi ke cerita tadi mungkin sikap kita ada yang salah terlalu memaksakan kehendak sehingga orang tua lebih dominan khawatirnya lalu kemudian yang muncul rasa khawatir yang menutupi padahal tidak mesti paranoid terlalu berlebihan kan perempuan mah lebih sensitif ya ibu-ibu mah ya mundudak tidak gor cedak bocor langsung nggak rosing saat si ayah cicingweh cicingweh tak tak efek cuma si ayah cicingweh cewek orang mah pangkunya daripada ciri power buat nangisnya seru aja power buat mangku boga lala kon datang pangku letak masih ngocor tensolplasan masih ngocor bawa kanu grab ke rumah sakit set tuh ngus ngus cager di perban otak itu waktu tanggung nyawa Eh, ada kamu itu. Pas maya rumah sakit, kakak rahurang cerik. Jadi cerik laki-laki telat. Dikasih rumah sakit. Ibu setuju gak rumah sakit mahal sekali? Tidak, saya mah. Mahalnya berkali-kali. Riwuhnya. Jadi, menyikapi orang yang berburuk sangka, Sungudon lawan, lawan dengan Husnudon. Mungkin dia belum paham. Minta maaf. Kan Husnudon mah sering-sering minta maaf. Maaf ya. Kalau kamu punya prasangka seperti itu sama aku, kamu tuh bisa jadi bener, tapi bisa jadi salah. Salahnya apa? Keburukanku lebih banyak yang kamu sangka kan? Sok ngenahin gak? Makasih ya sudah membantu aku mengingatkan diriku dengan prasangka kamu kepadaku. Antep kan, udah tuh udunannya. Dere kirim duit samiiliar, sama ya hasil ngaji. Capek memang jenguk paranoid itu capek. Paling capek pekerjaan apa coba? Mencemburui. Lu yang mau dicemburu anak bener? So, nyah. So, ini jeng iya, jeng iya, jeng iya. Padahal orangnya resep lalaki, nyah. So, reknon. Allah ciptakan Adam dan Hawalin. Adam jeng asep. Kita suka menangkah, ya? Sabar, sama. Sabar, sabar, sabar, sabar. Hidup akan bahagia kalau dua kata ada di kehidupan kita sabar dan syukur, ingat Allah inget mati, lupakan kebaikan kita kepada orang lain lupakan kejelekan orang lain kepada kita susah melihat orang susah senang melihat orang susah eh, senang melihat orang senang dia yang ngaji candah ya, eh, tadi penyakit hati kita mana jadi riwe karena cara pandang salah batur muli kulkas, gumbung Caitang mah mun ipo kas teu. arisan di mana motor gebeug. sang para bola gebeug. mobil gebeug. Si eta mah kulkas, mobil, para bola, keur motor, si eta mah boga Maka wamin syarri sidin. Nah, Sok berlindung dari sifat dengki. Yuk biar ngajina teu kitu wae, mental ka Allah, biar ada perubahan. Yo, ini doanya Saya sekali Semuanya sekali Allahumma. Allahumma Ya Allah, Allah. Ini as'aluka as Aku, Aku memohon kepadamu Ilman nafian, Ilman nafian. Ilmu, yang Ilmu yang bermanfaat Warizkon tayiban, Warizkon tayiban. Rizki yang baik Wa'amalan mutakobbalan. Wa mutakobbalan Dan ama yang diterima Dan amal Rabbi. Rabbi Ya Allah ya Rabku, ya Allah ya Rabku. Zidni. Zidni Tambahkanlah kepadaku Tambahkan Ilman. Ilman Ilmu, Ilmu. Warzukni Rezkikanlah kepadaku. kepadaku Fahman, Fahman. Pemahaman. Pemahaman Sok spesial buat orang tua ya Kita hebat, dan seperti hebatnya dihebatkan kudok orang tua. Allahumma, gfirli. Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Allah ampuni aku. Li wali wali daya. Li Begitupun kedua orang tua aku. Kedua orang tua. Arhamhumma. Arhamhumma. Sayangi, keduanya. Sayangi keduanya. Kama' rabbayani sohira. Kama' rabbayani sahira. Sebagaimana mereka. Menyayangi kami waktu kecil Semoga orang tua yang sedang sakit Hari ini terbaring sakit karena penyakit Allah cabut rasa sakit dan penyakit Semoga orang tua yang belum umroh dan haji Bisa kita umrohkan dan hajikan Semoga yang hadir di sini Siapapun itu yang berharap Jodohnya datang Allah datangkan Dari sisi kehendaknya yang soleh dan soleha Semoga yang punya hutang Orang tua kita bisa jadi Semoga Allah lunasi hutang-hutangnya yang belum punya rumah Allah berikan rumah Amin. yang belum punya kendaraan untuk ibadah Allah beri kendaraan terbaik untuk beribadah Amin. yang sedang tenggelam dalam masalah Allah selesaikan hari ini masalahnya Amin. yang kalaulah hari ini usianya ajalnya tiba semoga usna jaga wudhu ya karena setiap teh burunan ijro'il jadi tong tongriwud dekatkan diri terus kepada Allah Allahumma inni as'aluka bi khusnil khatimah wa na'udzubika min suil khatimah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'ala mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi sengaja ceramahnya enggak begitu panjang biar saya diundang lagi Kcis itu meli kopiah segitu WA Hei tomat, hei beteih, tomat, hei. Kasi hei pandang, kasi pondok. Paham prokna di situ, lintah yang panjang, bung pondok apaan plopna kan sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.